Alhamdulillah. Pamatorohlah rubiah itu. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anfa'ana kulubi nafas bahna nikmatifwana. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli Muhammad wa alihi wa sallam. Eh para hadirin sekalian, kita bertemu kembali untuk pembahasan materi tentang akhlak ekonomi Islam. Uh, saya mungkin sebelumnya minta maaf Karena dua kali Amanah itu tidak bisa ditunaikan karena uh, Sakit Jadi saya lanjutkan Terkait dengan akhlak ekonomi Islam uh, Ingat saya Terakhir kita membahas tentang oh, ini, ini aja ya Terima Terakhir kita membahas tentang kaidah-kaidah dalam muamalah Kaidah-kaidah dalam muamalah Dimana kaidahnya menyebutkan bahwa muamalah itu semua aktivitasnya boleh kecuali ada dalil-dalil yang melarang Berbeda dengan kaidah ibadah Semua dilarang kecuali ada dalil yang membolehkan Nah kalau yang muamalah kemarin kita sudah bahas bahwa ada haram liza dihi Bahwa aktivitas itu tidak boleh berkecimpung dengan zat yang diharamkan oleh Allah Baik konsumsi maupun dipakai Misalkan ee, apa, ee, daging babi Memakannya tidak boleh maka menternakannya juga tidak boleh Mengusahakannya juga tidak boleh Menjadi akuntannya tidak boleh ee, Bahkan menjadi saksi dari transaksi itu juga tidak boleh Itu haram lizzati Yang kedua selain zatnya Haram selain zatnya Ada yang disebut dengan tadlis Misalkan kecurangan, kalau dalam dunia ekonomi atau dunia keuangan yang disebut dengan asymmetric information. Kita menjual barang tapi menyembunyikan informasi kecacatannya, maka itu haram hukumnya. Yang kedua, ada antara la lalut usulamun. Tidak boleh ada kezaliman, bentuk kezaliman itu ada empat. Ada yang disebut dengan ihtikar menumpuk barang harganya nanti naik baru kemudian kita jual. Itu haram. Atau ikhtinas. Yang beli cuma anda seorang dan kemudian anda bisa menentukan harganya secara semena-mena, akhirnya menentukan harga yang merugikan banyak orang dan itu juga tidak boleh, haram hukumnya. Sama seperti yang di atas, istiqar. Istiqar itu kan sebenarnya monopoli. Kalau iktnas monopsoni. Yang kedua, yang ketiga goror dalam ruang lingkup latazilimun alutsulamun itu yang kedua, yang ketiga adalah goror. Goror itu apa? Transaksi yang tidak jelas, baik barangnya, kualitas, kuantitasnya itu tidak jelas. Di dalamnya itu ada elemen yang di dalam boror yang disebut dengan maizir. Maisir itu yang kita sebut dengan judi. Jadi judi haram karena ada boror. Bab besarnya itu adalah boror. Seperti menjual menjual uh, hewan tapi tidak jelas ada di mana. Oleh sebab itu anda kasih diskon supaya orang yang beli cari sendiri. itu haram atau istilah kita dalam di Indonesia biasa beli kucing dalam karung. Yang keempat riba, ya riba ini ada empat jenisnya yang disepakati oleh para ulama. Ada riba fodal, riba nasi'ah ada tiga ya, riba fodal, riba nasia, riba jahiliyah. Riba fodal adalah riba yang muncul dari transaksi tukar menukar barang berbeda jenis berbeda jumlah maka selisihnya adalah riba. Ya, seperti kita waktu Lebaran mau Tukar-tukar uang rupiah gitu ya. Kasih satu lembar 100.000 ribu, nanti Anda dapat kembalian, uh, dapat tukaran 9 lembar 10.000 ribu. Maka selisihnya itu disebut dengan riba fotel. Jangan samakan dengan bagaimana kalau saya menukar rupiah dengan ringgit. Itu ber berbeda lagi, itu namanya soraf. saraf itu money changer. Ya. Berbeda dengan yang tadi. Yang kedua riba jahiliyah, riba nasiah. riba nasia adalah riba yang muncul dari transaksi utang piutang yang mempersyaratkan kembalian berlebih ya mempersyaratkan kembalian berlebih jadi misalkan saya hutang 100 juta nanti kembali 120 juta dengan tenor atau jangka waktu tertentu, itu disebut dengan riba nasia riba jahiliyah, riba yang muncul dari utang piutang yang mempersyaratkan pengembaliannya itu tetap tapi akan berlebih jika tidak sanggup membayar jatuh tempo kalau waktu yang ditentukan sekian anda bayar 100 juta, tapi begitu lewat satu hari, anda kena 1% maka 1% itu disebut dengan riba jahiliyah. yang contoh yang paling jelas adalah kartu kredit nah selain itu yang ketiga eh, yang tidak diperkenankan dalam muamalah adalah tidak sesuai dengan rukunnya, apa itu rukun? ya rukun jual beli, ada barang harga disepakati dua pihak sama-sama waras akil balik ya tentu saja Ridho sama rido kalau ada salah satu rukunnya tidak terpenuhi maka batal misalkan anda bertransaksi dengan down syndrome minta maaf ya kan akalnya tidak sempurna sehingga harus apa harus dengan wakilnya bagaimana kalau kasusnya misalkan anak kita yang beli permen Anak kita yang beli permen maka dia masuk dalam bab yang disebut dengan uruf atau adat istiadat kelaziman. Jadi kelaziman bisa menjadi dalil atau menjadi hujan bahwa sebuah transaksi diperkenankan. Kalau saya sudah menjadi kelaziman masuk warteg langsung tunjuk gitu ya, nasinya, ikannya tanpa ada kesepakatan harga terlebih dahulu, tapi itu sudah disepakati bahwa nanti kalau sudah selesai makan kalau disebutkan pemiliknya sekian Anda langsung bayar, nggak ada lagi negosiasi. Itu yang disebut dengan Uruf ya. Adat istiadat Jadi diperkenankan Anda naik ojek Karena sudah tahu sama tahu Langsung numplok aja di belakang Baru nanti begitu sampai pada tujuan Anda langsung bayar Karena sudah tahu berapa harganya ya. Jadi ada perkecualian pada rukun tadi Kalau dia sudah menjadi uruf ya. Atau yang kedua Selain memenuhi rukun Tidak diperkenankan Satu akad Mencaratkan pada akad yang lain Yang disebut dengan taluk. Ta ya Satu akad bersyarat dengan akad yang lain. Seperti Bapak jual sepatu, ya, nanti orangnya bilang, "Saya beli sepatu Bapak asal Bapak beli baju yang saya jual." Itu bersyarat, ya, disebut dengan ta'alluq. Tidak diperkenankan dalam syariat. Satu akad harus independen dengan akad yang lain. Karena begitu akad diikat dengan akad yang lain, nanti masuk ke bab yang di atas, yaitu ada kezaliman. Boleh jadi dia butuh eh, apa? Dia butuh sepatu kita, tapi kita nggak butuh Baju dia ya. Tapi kalau transaksi itu harus ada Maka terjadilah Itu yang disebut dengan kezal kezaliman Pertemuan kita, kita bahas Itu Dan di bab itu, yang kita bahas itu Itu masuk dalam bab syariah Ya Bapak ibu sekalian Itu masuk dalam bab syariah Apa itu syariah? Hukum-hukum yang sudah di Yang sudah Allah tetapkan Untuk dipatuhi dalam semua transaksi dalam bermuamalah bahwa riba itu haram, bahwa zakat itu wajib bahwa maizir itu haram, kan kita sudah tetapkan, itu pagar pagarnya itu pagar-pagar kita tidak diperkenankan untuk berinovasi di situ. Allah sudah tetapkan oleh sebab itu ilmu itu dalam Islam ada dua sumbernya dari renungan dari observasi melihat alam dan juga dari revelasi, dari firman Allah nah firman Allah itu yang mengatakan bahwa Zakat itu wajib, bahwa riba itu haram, gitu ya. Maizir itu haram. Itu kan Allah yang yang katakan. Yeah. Kalau di dunia keuangan, siapa yang menyebutkan bahwa transaksi itu boleh dengan misalkan, uh, interest itu ada ada teori-teorinya. Sampai yang disebut dengan marginal productivity of capital, gitu ya. Uh, di beberapa buku klasik ekonomis disebutkan. Tapi kalau yang di Islam kita akui semua itu bukan atas perunungan pakar tapi juga kita bersumber pada Allah Subhanahu wa taala. Kita patuh pada Allah Subhanahu wa taala. Itu syariah Syariah itu untuk menanamkan apa? Sistem. Sistem ekonominya pagar-pagarnya begini. Nah, yang kita bahas yang ada di atas, perilaku manusianya. Kita belajar aqidah dan akhlak supaya apa? Supaya sistem berjalan dan kemudian diperbagus Kualitasnya dengan lebih baik Ketika akhlaknya itu Baik Saya ambil contoh Bahwa menyerahkan sebagian harta Kepada orang yang membutuhkan Itu ada yang wajib Ada yang voluntary ya. Ada yang wajib Ada yang sifatnya harus oleh Islam Tapi ada yang sifatnya sukarela Kalau harus Apa itu zakat Zakat dalam hal ini menjamin Agar semua orang-orang du'afa Itu memiliki income Supaya apa? Supaya dia bisa beraktivitas ekonomi Memenuhi kebutuhan dasarnya Dan tidak boleh ada lagi alasan kepada Allah nanti Bahwa dia tidak menjalankan ibadah Wajib kepada Allah Hanya karena alasan ekonomi Karena sistemnya sudah menjaga Bahwa semua orang du'afa harus punya income Dari mana? Zakat Zakat uh... ini kita bicara teori dulu pak ya nanti kalau bapak renungan loh kok sekarang nggak begitu? itu ketika hukum Allah tidak dijalankan lain lagi nanti banyak sekali ininya banyak sekali implikasinya tapi hikmah kenapa zakat itu wajib agar orang du'afa dijaga kehormatannya tidak ada lagi alasan mereka untuk bermaksiat di hadapan Allah hanya karena alasan perut Kalau sampai ternyata hak mereka harta yang sudah Allah berikan kepada mereka melalui tangan orang lain yaitu orang musaki para goli, para agniah itu tidak ditunaikan oleh agniah maka dosanya ditanggung oleh yang agniah. Jadi kalau ternyata banyak orang doa apa itu bermaksiat jadi perampok, preman, ee, apa prostitusi, walahaladzim boleh jadi nanti di akhirat mereka yang akan mengajak orang-orang kaya yang tidak menunaikan. Kewajibannya itu masuk bersama uh, kenderaan. Jadi sekali lagi zakat wajib itu untuk apa? Menjaga kehormatan orang-orang berdoa. -orang Ini teori dasarnya. Jadi menjaga din dia, menjaga uh, agama dia. Belum kita bicara bahwa zakat itu akan mem mem membebaskan orang miskin dari jerat kemiskinan, mengkayakan orang miskin. Belum ke sana dulu. belum ke sana dulu, karena intinya zakat itu untuk memenuhi kebutuhan dasar orang-orang miskin untuk tidak bermaksiat di hadapan Allah Subhanahuwataala. Baru setelah itu maka ada instrumen-instrumen yang membuat kualitas pergaulan muamalah kita menjadi lebih berkualitas. Jadi zakat itu sifatnya wajib, menjaga agar semua interaksi itu lebih harmoni. orang miskin terjaga, orang kaya tidak semakin rakus gitu ya. Kan yang kita mau ciptakan masyarakat itu adalah masyarakat miskin yang menjaga kehormatannya, masyarakat kaya yang dermawan. Kita mun mungkin tidak bisa memberantas yang namanya miskin karena miskin itu selalu ada gitu. Karena terkadang miskin bukan karena apa? Bukan karena dia malas, tapi karena juga Allah yang berkehendak. Boleh jadi dia dimusibahkan oleh Allah, kan bukan karena produktivitas. Ya. Jadi jangan kemudian kita tanya tolong produktivitasnya dinaikkan padahal dia baru lahir nggak punya anak-anak famili bukankah itu mustahil atau kita nanti ketika uzur tidak ada anak famili apakah kita diminta untuk berproduktivitas kan sudah uzur yang memang sudah harus menjadi tanggungan masyarakat dan di islam itu sudah ada babnya mereka harus ditanggung oleh muzaki nah konteks inilah yang kemudian membuat akhlak Berperilaku ekonomi itu menjadi penting, Pak. Oleh sebab itu zakat kemudian digenapkan, disempurnakan dengan instrumen-instrumen yang lain. Ada infak, ada sodako, ada wakaf, ada hibah, ada hadiah, dan lain sebagainya. Tapi itu sifatnya apa? Sukarela. Nah, itu yang kemudian yang kita mau bahas di sini. Yang kita mau bahas di sini. Bapak Ibu bisa lihat di Di slide ini Bahwa tujuan ekonomi Islam Sebenarnya tadi yang saya sebutkan Agar semua orang terjaga kebutuhan dasarnya Dari mana? Dari yang sifatnya komersil Maupun yang sifatnya sosial Agar semua orang Sekali lagi mendapatkan income Dan dia bisa ikut aktif Dalam ekonomi Saya pecah sekarang ya. Jadi kita fokus pada perilaku ekonomi Apa instrumennya? Keimanan ketika Allah katakan tidak beriman seseorang jika dia bisa tidurnya nyinyak sementara tangannya yang kelaparan tentu kita bicara tentang iman yang kemudian kita peduli pada orang lain zuhud yeah. zuhud kita dianjurkan oleh Rasulullah bahwa manusia yang terbaik diantara kalian Khairun nas nas. manusia yang terbaik diantara kalian ada manusia yang paling bermanfaat buat manusia lain maka instrumen yang paling efektif untuk menjadi manusia yang paling mulia adalah harta karena harta yang kemudian bisa kita gunakan untuk membuat diri kita bermanfaat buat orang lain uh, sama seperti tadi pak ya kalau tadi kita disebutkan tidak tidak beriman seseorang jika dia bersitu tidurnya kalau ada tetangga yang kelaparan jadi keimanan konsepnya adalah kolektivitas bukan individual konsep keimanan itu konsepnya kolektivitas keimanan anda tergantung orang lain Anda peduli enggak dengan orang lain? Apa ukurannya? Ini Secara ekonomi akan dilihat. Harusnya kalau nilai-nilai Islam itu masuk dan kemudian dilakukan secara masif, maka keterlibatan ekonomi pun akan masif. Harusnya tidak ada lagi penganggur, karena semua orang itu masuk dalam aktivitas ekonomi. Tidak ada yang terpinggirkan, termarginalkan. karena semuanya diakomodasi at least pasif karena dia dapat zakat dan kemudian aktifnya cuma membeli, tidak ada masalah yang penting semuanya bisa masuk pasar bebas masuk pasar, bukan disingkirkan oleh pasar ya. kalau di, di ekonomi modern pasar itu ya ikut mekanisme pasar, siapa yang kuat dia yang bertahan siapa yang bisa diterima oleh pasar, dia yang bertahan yang tidak bisa Tidak ada teorinya Tidak ada teorinya Kemanfaatan ekonomi Ada economic benefit yeah. Semua orang harus mendapatkan kemanfaatan ekonomi Yang ketiga volume ekonomi semakin besar Ibnu Khaldun dalam ukardimahnya Dalam buku kitab ukardimahnya Menyebutkan semakin Banyak populasi dalam sebuah wilayah Sepatutnya wilayah tersebut Semakin makmur Kalau kita berlogika pak. Kalau semua orang, baik yang miskin maupun yang kaya, itu juga bisa masuk pasar, maka volumenya membesar. Tapi kalau sudah miskinnya nggak bisa masuk pasar, tentu saja volume transaksinya mengecil. Oleh sebab itu, zakat itu sebenarnya bemper ekonomi. Supaya apa? Ekonomi tetap running. Ya? Selalu ada demand di pasar, supaya supply itu juga selalu ada di pasar. Ini volumenya membesar. Selanjutnya kalau kita pecah lagi, Bapak-Ibu sekalian, ada dua rasionalitas yang yang membuat perilaku ekonomi ini berbeda. Yang pertama rasionalitas Islam tentu saja, yang kita jadikan inspirasi tadi hadis-hadis Rasulullah, ya. yang tadi khairun nas, atau juga misalnya hadis Rasulullah mengatakan uh, apa harta yang terbaik. Yang adalah harta yang ada di tangan orang-orang yang soleh. Saya lupa jadi uh, ini uh, kalimat hadisnya. Jadi harta yang terbaik yang yang ada di antara kalian adalah harta yang ada di tangan orang-orang soleh. Maka nilai-nilai kesolehan itu kemudian menjadi rasionalitas dalam berperilaku muamalah. Sementara rasionalitas ekonomi modern, ini kalau Bapak bisa lihat dalam bukunya Jeremy Bentham, Adam Smith, dan semua buku-buku klasik itu, dia menyebutkan bahwa rasionalitas ekonomi adalah rasionalitas yang mengikut prinsip memaksimalisasi kenikmatan, meminimalisasi penderitaan. Memaksimalisasi kenikmatan, minimalisasi penderitaan. Jadi yang namanya puas itu, prinsipnya adalah, pokoknya kalau saya kerja, cari apa? gaji yang tertinggi yeah. karena semakin tinggi gaji saya maka uang disposable income saya uang yang saya bisa belanjakan semakin hari semakin besar dan ukuran kepuasan saya adalah semakin banyak harta yang bisa saya beli dengan uang saya yeah. the greatest happiness out of greatest numbers bahagia yang terbesar adalah bahagia yang direpresentasikan oleh harta yang terbanyak jadi maksimalisasinya kepuasan Kalau maksimalisasi kepuasan, maka fokus kita dalam memenuhi muamalah kita, itu hanya apa? keinginan daripada kebutuhan. Kita cuma fokus pada keinginan kita saja. Kalau ini belum cukup, beli lagi. Kalau belum cukup, beli lagi. Begitu seterusnya. Ya. Oleh sebab itu, maka yang terbentuk nanti, pribadi-pribadi yang terbentuk nanti adalah pribadi yang individualistik. Materialistik. Individualistik itu karena fokusnya pada diri saya saja. Saya sentris, aku sentris. Materialistik, ukuran-ukuran kesuksesannya adalah materi. Berbeda tadi, kalau kita lihat di rasionalitas Islam, nanti kita tengok. Yang ketiga, konsumeristik. Karena sifatnya apa? Barang. Barang, barang, barang, barang. Bapak-Ibu Bapak bisa lihat kondisi akhir zaman saat ini. Kalau Rasulullah dulu pernah wanti-wanti bahwa nanti di akhir zaman, manusia akan terkena penyakit wahan. ya Wahan itu... Takut mati, apa? takut mati Cinta dunia kan Cinta dunia takut mati Kalau ditanya apa faktor yang membuat dia Cinta dunia takut mati Fitnah apa yang membuat di dunia ini Fitnah dunia ini apa yang membuat dia Menjadi takut mati Dan semakin cinta sama dunianya Salah satunya karena harta Karena hartanya yang melimpah Maka semakin cintalah dia Untuk mengambil semua kepuasan yang ada Dari hartanya Kalau sudah seperti itu Bapak Ibu sekalian, nanti ketahuan, kita tingkah laku kita jadi seperti, bukan, bukan Islam lagi. Kalau kata Rasulullah, dunia itu seperti penjara buat umat Islam. Buat orang yang beriman. Atau, buat orang yang beriman. Penjara. Tapi buat orang-orang kafir, orang-orang yang menikmati dunia ini, itu seperti surga. Seperti surga. Kalimat Rasulullah ini tidak kemudian memadankan surga dengan neraka, tapi surga dengan penjara. Surga dengan penjara. Karena apa? Karena syariat sudah membatasi seperti penjara. Mau beli makanan, Anda harus care dengan makanan yang halal. Itu kan seperti penjara, dibatasi. Gitu Mau beli yang ini akhlaknya seperti apa? Mau ganti rumah apakah etis atau tidak? ahlak islam itu kemudian menjadi parameter sehingga kita mau lepas dari ini semua model masyarakat akhir zaman yang individualistik materialistik dan konsumeristik itu itu hanya bisa dipecahkan dengan apa? dengan merubah paradigma rasionalitas kita dalam menyikapi harta itu harus dirubah bahwa kepuasan bukanlah semakin banyak harta tapi semakin banyak harta yang bermanfaat buat orang lain Karena sesungguhnya kekayaan itu adalah Diwakilkan atau direpresentasikan Dari berapa jumlah Harta yang anda punya Yang bisa menjadi solusi buat orang lain Bukan yang anda nikmati Bukan yang kita nikmati Yang dihitung oleh Allah Itu berapa yang kemudian membuat orang lain Mendapatkan manfaat Mungkin oleh sebab itu pula juga Rasulullah katakan Lebih utama bagimu Keluar dari masjid Ya kemudian berjalan bersama saudaramu dan kamu memecahkan masalah-masalah mereka daripada kamu itikaf selama sebulan penuh di masjid itu kita dengar hadis itu kalau kita sudah ya. ya. biasanya kita dengar itu nah nggak ada itu juga terkait sama mu'amalah islam jadi sekali lagi bapak ibu sekalian sebelum waktu terlambat sebelum nanti maut menjemput kita maksimalkan harta yang bapak punya Ibu punya bermanfaat Maksimal untuk masyarakat di luar sana Saya sendiri dengan istri Itu mencoba menerapkan rumah Tanpa gudang ya, Rumah tanpa gudang Jadi jangan sampai ada gudang malah numpuk numpuk barang Yang sebenarnya bisa bermanfaat buat orang lain Di luar sana Kalau memang sudah tidak terpakai pak Infakan, kalau nggak mau diinfakan jual ya. Kemudian uangnya Masih bisa digunakan untuk saudara yang lain Kalau nggak mau sedekah infak Pinjamkan Meminjamkan itu Pahalanya lebih besar Daripada bersodakoh Kenapa? Karena biasanya yang meminjam Lebih dulu berinisiatif daripada sodakoh Jadi kalau kita kasih Memang lagi butuh Jadi kalau ada saudara yang mau pinjam Kasih Pak. Kasih Kita pun juga belum pakai kan Daripada numpuk juga jadi deposito gitu, Atau menumpuk jadi tabungan Dimanfaatkan Barang siapa yang membelanjakan hartanya jalan Allah Allah akan lipat gandakan hartanya Cuma kadang yang begitu tidak kita percayai Yang kita lebih percaya adalah Kalau deposito nambah bagi hasil atau nambah bunganya Padahal Allah sudah janjikan Kalau itu Allah yang janjikan Bukan bukan pemilik bank Allah yang janjikan Tapi terkadang rasionalitas kita lebih percaya Sama yang yang hitungan-hitungan matematika dunia Daripada matematika langit Nah bagaimana dengan rasionalitas Islam Rasionalitas Islam tadi ya ada unsur keimanan, ada unsur keseludan ada unsur ufwar yang kemudian fokus kita pada kebutuhan bukan pada keinginan seperti Salman Al-Farisi yang butuhnya itu cuma satu dirham saja untuk satu hari beliau itu punya tiga dirham satu dirham buat makan, satu dirham buat infak satu dirham buat bisnis dari bisnis, beli pelepah purma kering, jadi tikar dijual ke pasar Madinah, seharga tiga dirham begitu dapat tiga dirham, satu dirham buat makan satu dirham buat infak, satu dirham Buat bisnis Begitu terus Sampai diangkat oleh Umar bin Khattab Menjadi gubernur Dengan gaji 5 ribu dirham Tapi begitu dia dapat 5 ribu dirham Standing instruction kepada Pemberi gaji Saya langsung infakan 5 ribu dirham Dan dia tetap hidup dengan 3 dirham Sampai masa gubernurnya selesai Sobat Kalau ada orang-orang lagi yang seperti ini di akhir zaman Maka Sahih Kalau kemudian kita menuntut kepada Allah agar Islam ini tegak kembali dengan kemuliaannya, bukan tegak dengan kemalasan dan tuntutan-tuntutan kenikmatan yang lain. Kita nangis kalau tabungan berkurang, mbak. Sementara Salman al-Farsi nangis senangis nangisnya ketika beliau sekarat itu mengatakan bahwa aku punya tiga harta yang aku tidak sanggup, apakah aku uh, aku tidak yakin apakah aku sanggup mem mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah, yaitu sorban. Tongkat dan bejana Buat dia udu Insya Allah gadget kita jauh lebih banyak Tapi beliau ketika wafat Menangis karena tidak sanggup Tidak yakin apakah sanggup bertanggung Tiga hartanya ini. Dan setelah Sahabat-sahabatnya selesai membesuk Beliau katakan pada istrinya Wahai istriku buka pintu dan jendela Rumah kita ini Karena kita akan datang tamu istimewa Siapa dia? Malaikat Izrail. Menyambut kematian dengan Kebahagiaan Kerinduan Karena memang mati adalah pintu gerbang Akan bertemu dengan Rasulullah Bertemu dengan Allah Dengan janji-janji yang Allah sudah berikan Kematian bukan satu yang harusnya ditakuti Tapi kematian itu dirindui Karena dia Kita akan Tapi bukan kemudian kita takut hidup Kita berjuang untuk hidup Nah apa yang membuat kita fokus pak Paradigma Rasionalitas kita menyikapi harta Fokus pada kebutuhan Kalau Salman Al-Farisi katakan Kebutuhan saya cuma satu dirham Maka dia istiqomah dengan satu dirham itu Dan selebihnya dia maksimalisasi amal soleh Maximizing good deeds Maksimalisasi amal soleh Maka harta itu harusnya Itu menjadi harta yang berkah Dan akhirnya keberkahan itu akan muncul dengan apa, pak? Dengan anak yang tidak pernah sakit, jarang sakit, istri yang semakin solehah, menjaga harta kita di rumah, begitu terus. Akhirnya apa? Hidup ini bisa menjadi lebih mulia. Meskipun sakit, kalaupun sakit Allah gugurkan dosanya. Tapi keberkahan itu bisa macam-macam bentuknya. Mobil yang tidak pernah tabrakan, handphone yang tidak pernah hilang, sepatu yang tidak pernah juga hilang ketika Jumatan. itu keberkahan kita nggak pernah pernah hitung-hitung yang seperti itu gaji sih sebenarnya rendah-rendah saja tapi yang yang begitu-begitu Allah jaga daripada gaji tinggi tapi uang habis dengan rumah sakit habis ke bengkel asuransi dan lain sebagainya yang hakikatnya membuat anda gaji disposable income anda sama saja dengan yang sedikit keberkahan berkahan, oleh sebab itu perilaku ini yang kemudian terlihat dari cerita yang tadi Pak, Salman Al-Farisi yaitu yang menunjukkan kolektivitas ukuah kebersamaan dengan sahabat-sahabat yang lain amal soleh, fokusnya amal soleh kayak Barra bin Malik Barra bin Malik itu kalau ditanya apa sebenarnya tujuan hidupmu? Allah dan surga. gak ada lagi yang fokus hidupku kecuali Allah dan surga. padahal Bapak Ibu sekalian Bapak tahu kemuliaan Abu bin Malik? Dia punya karomah. Lidahnya itu kalau dia berdoa, Allah kan selalu ijabah. Apapun yang keluar dari lisannya berupa doa, Allah akan ijabah. Tapi dia nggak pernah mau minta harta. Padahal kakaknya, kakaknya Anas bin Malik, perawi hadis yang terkenal itu, Anas bin Malik, itu ketika bayi didoakan oleh Rasulullah, ya, ya Allah, panjangkan usianya dan banyakkan rizkinya. Makanya Anas bin Malik konon kabarnya usianya 147 tahun dengan kebun yang sangat melimpah. Tapi juga soleh perawi hadis terkenal. Tapi begitu dia menimang Bara bin Malik ya, ketika bayi, Rasulullah berdoa apa? Ya Allah, ijabah setiap doa yang keluar dari lisan anak ini. Ketika besar, padahal mungkin doa Rasulullah itu lebih dahsyat dari doa yang untuk Anas bin Malik bukan? Karena begitu begitu dia betul-betul di Barabin Malik mudah buat minta semua harta yang dari Allah itu untuk bisa melebihi kakaknya tapi apa yang kemudian menjadi cerita hidup Barabin Malik ketika perang khaybar dia dapat dua karung emas gonimah jatah sebagai prajurit kan gonimah itu pak nanti ada jatah buat rasul jatah buat panglima dan jatah buat prajurit nah jatah buat prajurit saja itu dua karung perang khaybar Tapi apa yang dilakukan oleh Barah bin Malik? Semuanya diserahkan pada baitul mal. Harta tidak boleh merubah fokusku pada Allah dan syurga. Tapi begitu dia duduk-duduk di di luar masjid, itu sahabatnya menghardik Barah bin Malik. Barah, mintalah sedikit rizki dari Allah, biar penampakannya itu enak dipandang. Karena bajunya kusut berdebu. Yang mewah itu cuma pedangnya saja karena dia hanya menunggu dari jihad ke jihad yang satu, yang satu dari ke jihad yang lain. Terus apa jawab Bara bin Malik, Pak? Aku ingat sabda Rasulullah pada masa lampau Beliau berkata, nanti di akhirat akan ada satu golongan yang utama dan pertama masuk surga, yaitu golongan yang miskin dan istiqomah. Dan aku tidak mau keluar dari golongan itu. Bapak bisa lihat ini. manusia mulia yang seperti ini yang mengatakan bahwa miskin bukanlah keterdasarkan hidup bukan pasrah dengan takdir tapi pilihan hidup pilihan hidup jadi kenapa kita gelisah dengan ketiadaan harta sedikitnya harta tidak seperti orang di sebelah sana orang sebelah situ percayalah itulah yang baik buat kita itu saja mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bermanfaat E, minta maaf sudah mengambil 10 menit Dari jam 12 Bilai Taufiq walidah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh